Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wassalaman wa ba'du Pemirsa Cahayati rahimakumullah Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam majlis muhasabah kali ini Dan bersama-sama kita Ibu-ibu dari majlis ta'lim Anas Atul Hikmiyah Damdahan Mudah yang ada di majelis ini dan yang sedang menyaksikan dimanapun, Allah akan selalu menganugerahkan limpahan barokah kepada kita semua. Amin. Kita akan menghasbah dalam evaluasi kehidupan kita, evaluasi diri kita, betapa sebetulnya kita tengah mengalami krisis keteladanan sedemikian rupa. Ini kebetulan contoh sederhana pemirsa Pengguna narkoba ternyata kalau lihat ini profesinya bisa macam-macam Ada pilot, pilot ternyata diketahui menggunakan narkoba Ketika ditanya untuk apa? Karena ini untuk menjaga vitalitasnya kalau mereka bekerja dalam waktu lama katanya mereka membutuhkan vitalitas. Nah, vitalitas yang dipakai ternyata bukan vitamin-vitamin sembarangan. Ternyata zat yang mengandung am vitamin itu masuk kategori psikotropika. Ada juga pelajar yang menggunakan narkoba. Pemirsa, Ibu-ibu semua yang saya hormati, 14 tahun yang lalu Ketika saya masih di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tiba-tiba ada seorang ibu datang Seorang ibu ini anaknya baru kelas 2 SD Anak ini biasa beli semacam permen coklat Di halaman pagar luar sekolahnya Tiba-tiba suatu saat anaknya bangun pagi Kata ibunya, anaknya ini melihat kenapa matahari di mana-mana. Ibunya kebetulan mengetahui bahwa itu tanda-tanda dia sebetulnya sedang ketagihan. Adik. Akhirnya kemudian ibunya mencoba mencari tahu, anaknya dibawa ke dokter, ternyata betul. Anaknya dicoba dicari tahu apa yang dia makan, dia bilang bahwa dia membeli coklat yang dijual di Pintu luar pagar sekolah Ternyata Ada pihak-pihak yang memang Ingin mengganggu generasi penerus Bangsa ini Dan yang diganggu itu Tidak sembarangan dari anak kelas 2 SD Dalam bentuk Permen coklat Tapi di dalamnya ada kandungan amfetaminnya. Ada kemudian Seorang pejabat Ketika beliau sedang menjadi pejabat itu Beliau punya cucu kuliah di perguruan tinggi yang sangat terkenal di Jakarta Satu saat ternyata Si cucunya ini diketahui punya gelagat yang aneh Ditanyalah oleh anggota keluarganya Apa yang sebetulnya kamu lakukan? Si anak ini bilang bahwa. Ketika dia waktu itu mau ambil mobil karena dia bawa mobil kuliah, ketika di parkiran tangannya ditarik ke kanan ke kiri, ada orang menyuntikan sesuatu di tubuhnya. Ternyata yang disuntikan itu mengandung narkoba. Pemirsa, inilah yang sebetulnya harus kita jaga kehati-hatian kita. Kita mencoba mencari rizki yang halal, kita mencoba memberikan asupan gizi yang halal, tapi ternyata pengaruh lingkungan. Ini yang kita seringkali tidak melakukan antisipasi dengan baik. <tuh> ada di sini, ini data dari BNN, ada juga hakim yang menggunakan narkoba. Ada juga profesional kesehatan, ada dokter juga yang mengkonsumsi narkoba Ada juga polisi, ada artis Nah kalau sudah seperti ini, hampir sekian banyak profesi termasuk juga di dalamnya pelajar Itu sudah terganggu otaknya karena narkoba ini sangat merusak konstruksi otak generasi ke depan ini mau jadi apa? Pemimpin ke depan mau jadi apa? Inilah yang menjadi akar masalah antara lain kenapa sulit kita menemukan pemimpin yang bisa diteladani oleh rakyatnya. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah, kita akan lanjutkan muhasabah kita kali ini. Jadi seandainya kemudian kita melihat gambar seperti ini. Jangan kemudian kita langsung Memponis kepada mereka Wah ini kok sepertinya lagi ngantuk Atau sepertinya lagi ngelamun Atau berpikir apa Mereka adalah anak-anak bangsa Yang punya cita-cita Tapi kalau kemudian Kita melihat gambar seperti tadi Apa iya Dia mau jadi polisi Apa iya dia mau jadi dokter Apa iya dia mau jadi hakim? Apa iya dia mau jadi pilot Kok ini pengaruhnya Kesemua linih semua profesi ternyata sudah terpengaruh oleh narkoba Katanya di DKI ini Setiap RT Tidak ada yang terbebas dari narkoba Kalau ini tidak kita doakan bersama Maka tidak cukup lah Cara pemerintah mengatasi dengan polisi Cara pemerintah mengatasi dengan hakim Karena polisi dan hakim pun juga sudah terpengaruh Pasti tidak semua, tapi ada di antara mereka yang terpengaruh. Kita melihat nah di sini ada bandar narkoba. Ternyata seorang polisi berpangkat komisaris yang ada di Riau ditangkap. Lalu kemudian kita melihat bahwa ternyata kasus narkoba meluas dari pelajar SMA sampai dengan politisi. Nah, politisi juga. Lalu kemudian ada dokter di Oku Timur tertangkap membawa sabu di mobilnya. Mari kita melihat. Nah, di sini ada pelanggaran kode etik seluruh hakim Pengadilan Agama di Ponorogo dihukum. Seluruh ya di sini ya beritanya. Ada guru SD memukul murid dengan bambu berpaku. Jadi ini sulitnya kita mendapatkan keteladanan juga dari seorang guru. Lalu kemudian ada jaksa yang juga dituntut. Lalu ada 25 polisi yang nakal di sidang di Bandung. Ini yang menjadikan banyak anak-anak itu menjadi terpengaruh. Wah kalau mereka itu jadi pejabat pun mereka bisa melakukan pelanggaran seperti itu. Mari kita lihat. Kalau ini ibaratnya pohon Pohon ini ada lampu hijau Ada lampu merah Ada lampu kuning Apakah anak-anak kita Akan berani menerobos Seperti mobil ini Ataukah anak-anak kita Akan tertip wah ini lampu hijau Barulah saya jalan Wah ini lampu kuning Saya harus hati-hati siap-siap berhenti Kalau ini lampu merah Saya harus berhenti Jangan kemudian sudah tahu itu lampu merah diterabas Lampu merah diterabas itu tidak berarti di jalan raya Tapi lampu merah diterabas itu di jalan kehidupan Di jalan kehidupan Sudah tahu kalau ini dilarang Tapi karena terpengaruh lingkungan maka dia terabas juga Saya khawatir sebetulnya mereka anak-anak yang masih mungkin bisa dibina Lalu kemudian bagaimana fungsi guru di sekolah? Nah sekarang ini apakah guru itu hanya segera hanya sekedar mengajar atau guru juga bisa mendidik? Jadi fungsi guru, fungsi sekolah juga apakah mereka hanya pada proses taklim, ataukah mereka juga takdib mengajarkan kesantunan? Apakah mereka juga terbia? Mereka memberikan pengajaran Ini PR kita bersama Sebagai bangsa Supaya anak-anak suatu saat bisa menemukan jati dirinya Dan tidak mengalami krisis keteladanan Nah Ibu ada yang mau disampaikan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Ubaidah Uh, dari majelis taklim Asiana Asiatul Asmiyah. Ana Asiatul Asmiyah uh, yang saya ingin bertanya karakter yang seperti apa yang patut dijadikan tauladan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jayyati rahimakumullah, kita akan lanjutkan Majelis kita pada kali ini, bagaimana sesungguhnya kita mencari referensi karakter yang bisa diteladani. Kalau kita mengalami krisis keteladanan, karena memang di sekitar kita orang bisa ngomong bagus, tetapi kelakuannya ternyata seringkali berbeda dengan apa yang dilakukan. Makanya kalau Quran menyebut kaburamaktan, indahulhi antakulu malatafun. Allah akan marah itu Kalau kita ngomongnya tidak sama Dengan kelakuan kita uh, Mungkin kita harus melihat Konsumsi media Mempengaruhi pola pikir Pemirsa Mungkin ini sepintas Seperti lelucon Seperti karikatur biasa Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua Betapa banyak ketika Melihat ada Pejabat yang Ditangkap KPK Lalu diadili di KPK Ternyata sepertinya biasa-biasa saja Ketemu di media Senyum-senyum saja Kita merasakan itu apa anda yes. Jadi seolah-olah orang korupsi Itu biasa-biasa saja Karena tau temannya banyak <laughs> Kalau tadi malah 86% Yang korup, bayangkan Kalau ada pejabat Menggunakan narkoba Anak pejabat menggunakan narkoba Lalu yang rakyat Biasa-biasa juga menggunakan narkoba Dia juga mungkin, ah biasa aja, Mereka juga pakai narkoba Dan biasa-biasa aja. Nah, kalau itu terlalu sering dipertontonkan Maka orang akan melihat Melanggar itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja Melakukan kemungkaran Orang tidak malu Makanya Kalau Islam itu mengajarkan kepada kita Malu itu sebagian daripada iman. Minal iman Kalau orang sudah hilang rasa malunya Hilang sebetulnya sudah Derajat kemanusiaannya Karena dia sudah tidak punya lagi Norma-norma yang harus diikuti Di dalam kehidupannya Bagaimana kemudian karakter yang harus diteladani Berapa banyak keluarga di negeri ini yang beragama Islam Lalu membawa anaknya ikut salat berjamaah Mungkin ini bapaknya yang sedang sholat tidak perhatikan anaknya <tapi>, Tapi anak ini dengan gerakan apa adanya dia mencoba menirukan Pertama dia hanya menirukan gerakannya tapi paling tidak ketika sang imam sudah takbir Allahu Akbar, paling tidak dia bisa menirukan Allahu Akbar. Kalau dia sering diajak sholat subuh atau maghrib atau isa, paling tidak dia bisa menirukan fatihah. Dan seterusnya, jadi dia bisa menirukan gerakannya meskipun gerakannya Ya, asal bergerak dia. Tapi dia sudah mengetahui inilah sebetulnya cara dia mengikuti bagaimana syariatnya salat. Tapi berapa banyak yang mengajak putranya seperti ini? Berapa banyak takmir masjid yang mengizinkan anak-anak ikut seperti ini? Karena khawatir nanti anak-anak dianggap akan mengganggu kekhusuan ibadah. Nah, ini pola pikir yang harus kita luruskan. Kalau nanti anak-anak tidak mendapatkan kesempatan seperti ini, dia tidak tahu keteladanan macam mana yang dia harus ikuti. Nah, kalau ini Qur'annya. Alhamdulillahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamataka an fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Bagaimana kita mencari keteladanan Uswatun hasana Itu bisa kita temukan dari seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nanti pemirsa Kita pun bayang tanya Itu kan Rasulullah zaman dulu Nah sekarang kita tidak ketemu lagi Rasulullah Nah bagaimana Kalau kita mencoba melakukan Tela'ah terhadap sifat-sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dia berkata benar, perilakunya benar, hatinya benar, mengambil keputusan dengan benar. Dia memberi pembelaan kepada yang benar Dia bisa dipercaya Diberi kekuasaan Dia dipercaya, diberi amanah Dia dipercaya, bisa dipercaya Dia kalau ada sesuatu Dia terbuka Kalau menjadi pejabat Dia juga memberikan apa adanya Bukan menyembunyikan apa yang mestinya Dia sampaikan dia juga cerdas Jadi sebetulnya keteladanan seperti inilah yang harus kita tanamkan Pada diri kita, pada keluarga kita Dan pada seluruh komunitas kita Semaksimal mungkin kita coba Bangun karakter masyarakat yang sitik Yang amanah, yang tablik, yang fatona Memang tidak mudah melaksanakannya Tapi paling tidak Ayolah ah kita mencoba dari diri kita kita ngomong yang benar Kita luruskan hati kita Kita luruskan perilaku kita Ayolah sedapat mungkin dari diri kita Kita menjadi umat yang bisa dipercaya Kita lakukan apa yang mesti kita sampaikan Dan ayo kita bangun Bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas Cerdas secara sosial cerdas secara emosional cerdas secara spiritual dan cerdas secara finansial ini penting, mudah-mudahan majelis ini penuh rida dan baraka Allah amin. amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amin. Allahumma salli ala rohi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli Allah Ruhi Syeidina Muhammadun fil Kubur. Allahumma belli Allah Ruhi Syeidina Muhammadin min Ta'hiyat wa Salama. Nasrum min Allah wa Fatthum qarib. Nasrum min Allah wa Fatthum qarib. Nasrum min Allah wa Fatthum qarib. Wabashiril Mu'minin. Wassallahu ala Syeidina Muhammadu wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah. walhamdulillahirabbil wa alamin mohon maaf wallahu muafik ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh wa